Mitra bisnis, pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang mulai berlaku sejak awal tahun ini ditanggapi dengan beragam. Ada yang antusias karena pintu ekspor kita ke China dan ASEAN akan terbuka lebar. Tapi banyak pula yang merasa cemas karena berbagai sektor industri nasional masih belum siap menghadapi persaingan bebas. Dan faktor utama ketidaksiapan itu justru bersumber dari berbagai persoalan yang memperlemah daya saing yang tak kunjung diselesaikan pemerintah. Minimnya infrastruktur, ketersediaan pasokan listrik, sampai pungli dan berbagai penyebab ekonomi biaya tinggi lainnya adalah sebagian masalah itu. Nah bagaimana pandangan dari pelaku bisnis kita? Untuk membahas masalah ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan... Indonesia, ah ok、Pak at, a トワマサラカテレマティカインドネシアヒダイチョクロジョヨパヒダイアチョクロジョヨパヒダイアチョクロジョヨバギマナコメントアンダ ブロム、ディー、カッチャー、カンティング、インドスリー、ディー、ブ menghadapi itu. Tetapi sebenarnya free trade itu juga menyebabkan harganya s e c a r a relatif murah bagi rakyat karena pada waktu dimasuk di sini tidak bisa kita tegah begitu. Kita hanya siap mengekspor bahan mentah saja ya Pak? Nah itu, beberapa negara ASEAN yang lainnya ada yang mengkonsentrasi d i r i n y a misalkan di kelapa sawit begitu ya.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 パパサウェイナンドンガン。<音楽> Industry Telematica Kita, Sudasia Blumba?And、uh, uh, k a r d u ーズウェア、ザギラズタ、マンバンジリセタ、トゥルカナギタメマンピタマンプロトクシー、タンカロキタマンプロトクシー、ジュン ...yang kita produksi sedikit... s e d a n g k a n mereka kalau memproduksi,、uh, mau e m p r o berhubung di dalam hal itu sudah hampir tidak mungkin. Jadi lebih baik kita、uh, memanfaatkan free trade itu... Dengan, ...dengan akibatnya barang mereka di sini harganya turun. Nah tetapi kita harus bisa、uh, mengirim sesuatu yang berbeda kepada mereka. Misalkan mengenai software. Jadi di dalam development of software, games, dan sebagainya itu... ファシリタス・ファシリタス、キタプザ・チュエル・アンド・ブエッメル・マレイカブキト。ハロー、ギブトカン・インスシリーニア、パパジン、インドネシア、ニカン・シャンカリー、ミサオカン・コムニカシー、ヤ。タリ、ナンティニャ、トゥニャ、IT ドゥ、アト、ICT ドゥ、ヤング・トウェブサイト、リワット・インターネット、インドネシア、シンデリ、ク、ウランバクス、サハロジニャ、インドネシア、ハロスマミリキシンデリ、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 Game, apakah produk, aplikasi, dan sebagainya, dia mau tidak mau, dia harus kerja sama dengan perusahaan Indonesia yang memiliki jaringan itu, yang itu tadi gitu. Demikian hidayah Cokrojoyo, dan saya Rizal Andika.